Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah ومن يضلل فلن يهدي الا من يضل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 wa syaral umuri muhdafatuhah fa inna kulla muhdafatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar Sebagaimana telah kita fahami bersama dari berbagai literatur yang ada terkait dengan masalah tarbiyatul abna pendidikan anak-anak pendidikan anak-anak merupakan tanggung jawab dari orang tua Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada para orang tua hendaknya merdidik mentarbiah anak-anak mereka dengan nilai-nilai kebaikan dengan ajaran-ajaran agama yang telah dibawa oleh Rasulullah s.a.w. wa'ala alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa tepatnya pada ayat ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yusikumullahu fi awladikum Allah subhanahu wa ta'ala Berwasiat Kepada kalian dalam masalah urusan Anak-anak kalian Sebuah wasiat Adalah merupakan sesuatu yang Harus ditunaikan Sesuatu yang Harus diwujudkan dan wasiat terkait anak-anak Tentunya harus Diwujudkan Oleh Para orang tua Apa wasiat Yang harus diwujudkan Yaitu mengajari mereka Akhlak yang baik mengajari mereka agama sehingga mereka mencintai al-kitab wa sunnah mengamalkan al-quran wa sunnah dengan pemahaman yang benar sesuai dengan tuntunan salafus saleh wasiat ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab orang tua Karena sesungguhnya kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memberikan penafsiran pada ayat ke enam dari surat At-Tahrim. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Terkait firman Allah subhanahu wa ta'ala Ku anfussakum wa ahlikum nar ay Allimu anfussakum wa ahlikumul khaira Wa addibuhum Jagalah diri-diri kalian Dan keluarga kalian dari siksa api neraka Yang dimaksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Menurut Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Ajarilah mereka oleh kalian Ajarilah diri-diri kalian dan keluarga kalian Al-khairah Yaitu nilai-nilai kebaikan Ajari diri-diri kalian, keluarga kalian Termasuk istri dan anak-anak Dengan al-khairah Dengan sesuatu yang baik ajaran-ajaran yang baik, yaitu yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafu Salih. Wa'adibuhum dan didiklah mereka oleh kalian. Didik bagaimana mereka memiliki adab yang baik. Bagaimana mereka menampilkan perilaku akhlak yang terpuji. Ini semua adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kenapa demikian? Karena di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 tadi. Yang diperintah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Pimpinan daripada Keluarga itu sendiri Ya ayyuhalladhina amanu U'anfusakum Wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri-diri kalian Dan keluarga kalian Dari siksa api neraka jadi ayat ini menjadi dalil bahwasannya tugas pendidikan anak, tugas mentarbiah keturunan-keturunan kita adalah orang tua yang bersangkutan. Bahkan di dalam hadis Nabi saw, hadis yang masyhur, sahih, disebutkan riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih". Setiap diri kalian adalah pemimpin. Ya. Ra ra'in penggembala. Yang mengawasi gembalaan itu jangan sampai memisahkan diri dari Kumpulannya, yang mengarahkan gembalaan itu agar tidak keluar dari pagar yang sudah dipasang. Maka seorang penggembala dia mengawasi gembalaannya sehingga benar-benar gembalaannya itu selamat. Tidak ada yang diterkam oleh serigala, tidak ada yang kemudian hilang terlepas dari romongannya benar-benar dibimbing diawasi maka tugas seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya demikian juga tugas seorang ayah sebagai kepala rumah tangga demikian juga mengawasi orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya untuk tidak keluar dari pagar yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya maka kewajiban mendidik anak Kewajiban mendidik istri-istri kita adalah kita sebagai pemimpin rumah tangga itu sendiri. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha sa'ilun kullar ra'in ammastara'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban Allah akan menanyakan kepada setiap pimpinan Tentang apa yang telah ia pimpin Tentang apa dari orang-orang yang telah ia pimpin ya. Apakah orang-orang yang dibawa pimpinannya itu ia jaga benar-benar Atau ia sia-siakan Ia lalaikan Ia tidak perhatikan Hata yas'ala rajula An ahli baitih Hingga kemudian seorang Pimpinan rumah tangga akan ditanya Tentang ahlul baitnya Tentang keluarganya Hadis Nabi SAW Mengungkapkan tentang Kepemimpinan Dan tanggung jawab Dari Orang-orang yang dia pimpin, bahwasanya kelak di hari kiamat nanti Allah akan bertanya, Allah akan menanyakan kepada seorang pimpinan rumah tangga ya. terkait dengan orang-orang yang dipimpinnya. Apakah ia dijaga benar-benar, ataukah ia disia-siakan? Mereka, anak-anak mereka disia-siakan. Tidak diperhatikan pendidikannya, ya. lalai, ya. maka firman Allah subhanahu wa ta'ala serta hadis Nabi salallahu alaihi wa ala alihi wa adalah merupakan peringatan bagi kita. Maka penting bagi kita untuk memahami yang demikian ini. Adapun terkait dengan ya, lembaga pendidikan yang ada, maka sesungguhnya lembaga pendidikan yang ada hanyalah merupakan ya, partner ataupun satu lembaga yang kita jadikan sebagai lembaga yang diajak kerjasama untuk mendidik anak-anak kita. Namun segenap tanggung jawab hal-hal ya, yang terkait dengan masalah pendidikan adalah tegas ya, menunjukkan bahwasannya... Ya, Pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari para orang tua itu sendiri Maka ikhwafiddin a'azakumullah Dengan kita memahami Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ini Maka sudah semestinya kita sebagai orang yang telah diamanahi Telah diberi wasiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan wasiat ini dengan sebaik-baiknya dengan demikian ketika kita memahami bahwasannya tanggung jawab pendidikan ini adalah kita sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab maka hendaklah benar-benar kita menjaga pendidikan anak tersebut apa yang harus dijaga? menjaga anak-anak, menjaga buah hati kita tentu sesuai dengan apa yang telah dituntunkan sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu di antara hal yang penting dan perlu kita perhatikan Yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana disebutkan: "Kullu mauludin yuladu al-fitrah, faabawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisani." Setiap diri anak yang lahir ia dalam keadaan membawa fitrah, ia dalam keadaan berislam. Sebagian ulama menyebutkan bertauhid. Maka kedua orang tuanya lah. Yang akan menjadikan. Anak tersebut. Yahudi kah. Atau Nasroni kah. Atau Majusikah. Artinya di sini peranan. Orang tua ada. Untuk mengarahkan anak itu. Dan sebagai orang tua. Yang memahami tugas. Memahami tanggung jawab Tentu ia harus menjaga fitroh anak tersebut Fitroh anak yang bertauhid Fitroh anak yang cenderung Untuk lurus Itulah yang harus dijaga Kenapa demikian? Karena setiap Bani Adam Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ia dalam keadaan lurus Hanif ia dalam keadaan bertauhid. sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Ayad bin Himar al-Mujassi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahu" Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaku seluruhnya dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus. Ya. Wa innahum atadhumus syaitin. Kemudian para syaitan datang mendatangi mereka, mendatangi hamba-hambaku tersebut. Ya. Fadzalathum andinihim. Untuk apa syaitan mendatangi hamba-hambaku tersebut? Yaitu dalam rangka upaya Menggelincirkan hamba-hambaku tersebut Dari agamanya ya. Dari hadis Nabi Salau Hadith Qudsi ini Terlihat bahwasannya ya, Upaya untuk Menjaga Fitrah anak Upaya untuk Agar tetap Anak itu senantiasa Sesuai dengan Fitrahnya. Akan menghadapi tantangan Akan menghadapi berbagai kendala Terkhusus adalah Kita melihat adanya upaya-upaya syaitan Untuk menjerumuskan Bani Adam Dari agamanya Maka kita bisa lihat Bagaimana Bagaimana Mengarahkan anak-anak untuk Menjadi baik Bagaimana upaya Orang tua agar anaknya Tidak menjadi anak yang durhaka Namun Upaya-upaya itu senantiasa Mengalami Hambatan-hambatan Tantangan-tantangan dan kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tekad syaitan yang akan menjerumuskan Bani Adam berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman qala fabima aghwaytanila aqudanna lahum siratal mustaqim thumma min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wala tajidu atharhum Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ta iblis berkata dan karena engkau Wahai Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyatakan Aku ini sebagai Makhluk yang sesat Kata Iblis Maka sungguh aku akan menghalangi mereka Maka sungguh aku akan menghalangi Hamba-hamba Allah dari jalanmu yang lurus ya. Kemudian aku akan mendatangi mereka Kata iblis Kata syaitan Aku akan datangi mereka Aku akan datangi manusia itu ya. Hamba-hambamu itu ya. Dari depan mereka Dari arah depan mereka Dari arah belakang mereka dari arah samping kanan mereka, dari arah samping kiri mereka. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan dari hamba-hambamu sebagai orang yang bersyukur. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menggambarkan tekat syaitan untuk menggelincirkan manusia. Rekat syaitan untuk menjauhkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dari agamanya, sehingga mereka lalai dengan ajaran-ajaran agamanya, sehingga mereka tidak peduli kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilalaikan dalam berbagai bentuk aktivitas. Dilalaikan dengan berbagai bentuk kepentingan-kepentingan duniawiyah, Dilalaikan dengan berbagai macam kepentingan yang hanya memuaskan syahwat. Semua itu adalah merupakan tipu daya syaitan untuk menjadikan hamba-hamba Allah terjerumus. Sehingga tidak ada lagi yang faham tentang agama Sehingga mereka jauh Jangankan mengamalkan nilai-nilai agama Jangankan mengamalkan ajaran agama Untuk mempelajari ajaran agama saja Mereka enggan Mereka malas Mereka senantiasa Beralasan, sibuk Sibuk mengurusi dunia Ya, karena memang demikian syaitan mengiming-imingi terus tentang dunia. Sehingga kemudian hamba Allah tersebut lalai dari tugasnya untuk mempelajari agama. Dan demikian juga. Jangan heran kalau kemudian di berbagai keadaan kita dapati banyak kasus. Banyak kasus Kasus-kasus ya. pendidikan anak Bahkan mungkin kasus itu pun ya. Muncul pula di kalangan Para orang tua ya. Karena syaitan ya. Tidak akan memandang Ini anak-anak Ataukah ini dewasa Ataukah orang tua ya. Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala Akan dipedayai ya. Sehingga ia Tergelincir Menjauh dari agamanya Maka Yudhus Syaitan harus Kita waspadai Dan Dengan berbekal keterangan-keterangan yang demikian Dan sebagai orang tua ndaklah harus Mewaspadai Apa hal-hal yang bisa Menjauhkan anak-anak Untuk kemudian menjauh dari nilai-nilai agama apa yang menyebabkan kemudian anak-anak tidak tertarik belajar agama apa sebabnya ya. maka sebagai orang tua hendaklah terus mendorong anak-anak kita mempelajari agama jangan menjadi orang tua yang bermasalah apa itu orang tua yang bermasalah Memasukkan subhat-subhat ke pemikiran Subhat-subhat ya, ke dalam pikiran Anak-anaknya sendiri ya. Seperti apa Kalimat-kalimat ya. Yang mengatakan Nak, kamu kalau mondok Kalau belajar di pesantren ya, Masa depanmu suram nanti ini adalah subhat ya, yang menjadikan anak kemudian menjauh untuk tidak mempelajari agama secara intensif. Ya. Itu semua disebabkan karena apa? Karena subhat itu telah tertanam pada orang tuanya. Dan sekian banyak orang tua dari kalangan kaum muslimin. Ya. Sekian banyak yang kita dapati subhat-subhat yang semisal ini. Sehingga kemudian mereka tidak menjadikan anak-anaknya untuk bisa belajar agama secara baik dan benar. Kemudian membiarkan anak-anaknya menempati Tempat pendidikan yang ya sudah seadanya. Mengikuti arus. Arusnya pendidikan umumnya keumum? Umum. Setelah mengenyam pendidikan umum kemudian bekerja? Bekerja. Terus demikian. Ketika bekerja harus menjadi PNS PNS Harus Maka Kita sebagai orang tua Hendaknya Benar-benar Harus memahami tanggung jawab kita Beri semangat anak-anak untuk belajar agama Tumbuhkan harapan-harapan yang baik Saat anak-anak kita Mempelajari Dinullah ini Saat anak-anak kita Tumbuh kembang Di Pondok-pondok pesantren Yang dikelola oleh Salafin Tumbuhkan semangat Tumbuhkan ghiroh Sehingga mereka benar-benar Bersemangat Untuk Mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya Jangan kemudian kita patah semangat Wah anak saya Belajar Kok tidak menunjukkan Kemajuan Hafalannya cuma itu-itu saja Jangan patah semangat Karena apa? Karena bisa jadi Mungkin anak kita mengalami Kesulitan belajar Pada usia-usia tertentu tapi usia-usia berikutnya Allah memberikan kemudahan Yang jelas kita sebagai orang tua Tidak perlu kemudian patah semangat Untuk terus Mengarahkan, membimbing Anak-anak Untuk mempelajari agama Maka Tugas kita Di dalam Mengajarkan kebaikan Setidaknya bisa Kita wakilkan kepada lembaga Dalam hal ini adalah Pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh Salafiyat Dan ini adalah Merupakan bentuk taawun Kerjasama Antara orang tua Dengan pihak lembaga Pendidikan yang mengelola Pondok pesantren tersebut Merupakan ta'awun antara orang tua dengan para asafidah Ta'awun antara orang tua dengan para pengurus pengajar Di pondok pesantren tersebut Dan ta'awun ini tentu saja Tentu saja Bukan ta'awun yang Ketika anak kita dititipkan di pondok pesantren Kemudian kita Lepas tangan tidak demikian Tetap perlu Anak-anak perlu mendapatkan perhatian kita Sentuhan kita belaian kita Bukan berarti ketika anak-anak Sudah ditempatkan di pondok pesantren Kemudian Segala-galanya terjamin Tidak ya, Tetap Perhatian orang tua Kasih sayang orang tua Tetap harus diberikan. Kenapa demikian? Karena akan sangat berbeda sekali. Seorang anak yang mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya. Dengan seorang anak yang diacuhkan. Tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Ini akan berbeda sekali. Tumbuh kembang kejiwaan mereka pun akan berbeda. Orang-orang atau anak-anak yang diperhatikan oleh orang tua, dia akan mendapatkan kehangatan. Rohani mereka akan mendapatkan siraman. Sejuk. Ketika anak menghadapi masalah, orang tua memperhatikan. Ketika anak mengalami kegalauan, orang tua memperhatikan. Ada tempat untuk bernaung. Ada tempat untuk bercerita, berkeluh kesah. Siapa? Tidak lain orang tua Maka peran orang tua tetap sangat dibutuhkan Walaupun anak-anak itu sudah ya, ditempatkan di sebuah pondok pesantren Keberadaan orang tua adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh orang lain Mungkin di pondok pesantren ada pengasuh Ya. Mungkin di pondok pesantren ada musrif yang mengawasi Tetapi Pemberian kasih sayang Pemberian perhatian ya. Tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa digantikan oleh orang lain ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sangat penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk terus menerus memperhatikan keadaan anak kita. Baik, ini waktu isya, kita scoring dulu untuk agak. <tik> Ikhwak fidina jazakumullah. di antara hak yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syeikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala yaitu al-inayat wal ihtimam bitalimi al-ibni wal bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahi Hendaknya orang tua memberikan perhatian Memberikan perhatian terhadap pendidikan Bagi anak-anak laki-lakinya Dan anak-anak perempuan mereka Dengan pendidikan yang memberikan manfaat Bagi anak tersebut dalam urusan agamanya Maupun urusan dunianya Dalam urusan agama Tentunya pendidikan Yang terkait dengan dinia Harus ditanamkan Rasulullah s.a.w. Menanamkan pendidikan kepada anak-anak Yaitu pendidikan yang berdasarkan dengan bimbingan wahyu Kita lihat dalam sebuah peristiwa Ketika seorang anak Mencoba berperilaku Kurang beradab Terhadap makanan yang tersaji Maka Nabi SAW bersabda kepada anak tersebut Memberikan nasihat kepada anak tersebut Ya gulam sammillah Kul biamin Kul mimma yalik Wahai anak Sebutlah nama Allah Ucapkan bismillah Ketika akan makan Makanlah dengan tangan kananmu Dan makanlah Yang terdekat dari sisi arahmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada seorang anak ketika seorang anak tersebut melakukan satu perbuatan yang dianggap itu adalah perbuatan yang tidak patut, perbuatan yang kurang berkenan, secara adab. Maka Rasulullah s.a.w. menegur anak tersebut. Menegur dengan memberikan teguran yang disertai dengan solusi. Ditegur bahwasannya perbuatan itu salah. Lantas perbuatan yang benarnya yang bagaimana? Nabi s.a.w. menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Apa? Membaca basmalah. Membaca bismillah ketika belum makan. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan sesuatu yang terdekat dengan dia. Ini adalah bentuk teguran sekaligus juga disertai nasihat. Disertai bimbingan tentang adab yang baik ketika Seorang anak akan makan Dan Apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Adalah merupakan bentuk Irsyad wal bayan Irsyad memberikan bimbingan Bayan memberikan penjelasan Menjelaskan Amal yang benar itu seperti apa Menjelaskan Perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang anak yang benar itu seperti apa dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah contoh bagaimana seorang pendidik menanamkan nilai-nilai al khair, nilai-nilai kebaikan tersebut. Jangan sampai kemudian seseorang Hanya bisa memberikan hukuman kepada anak. Jangan sampai seseorang hanya bisa menegur anak, menyalahkan anak, tapi tidak bisa memberikan yang benar itu yang seperti apa. Ya. Eh kamu jangan begitu. Ya. Sudah sampai di situ saja. Ya, diam diam diam, jangan sedih. Ya. Jangan begitu, diam. Anak tidak akan faham. Salahnya apa dia? Salahnya apa dia? Disebutkan jangan begitu, begitu tuh yang seperti apa? Terkadang anak-anak akhirnya tidak memahami apa yang diinginkan oleh kita. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegur kemudian menjelaskan. Bahwasannya yang harus kamu lakukan tuh begini, begini, begini Ini namanya seorang pendidik Kita sering menghukum anak Tapi kita tidak sering memberikan hadiah kepada anak Anak salah, ditegur, dihukum Tapi anak berprestasi Tidak secuil pun hadiah pernah kita berikan Jangankan hadiah Sebuah ungkapan yang mengangkat Prestasi anak saja Tidak pernah kita sampaikan ya. Entah kita mungkin menyebutkan asanta, santa Masya Allah ya. Tabarakallah Kamu sudah berprestasi ya. Tidak pernah kita sampaikan Tapi giliran anak salah ya. Luar biasa kita ya. Mengungkapkan Kejengkelan kita Kemarahan kita ya. Di hadapan anak ini adalah sesuatu yang Tidak adil Manakala anak berprestasi Semestinya kita juga Beri Apresiasi terhadap anak tersebut Sehingga anak benar-benar menyadari Kalau dirinya sudah Melakukan satu tindakan yang baik Sudah melakukan Satu bentuk amalia yang baik Sehingga ia menyadari Oh yang seperti ini yang harus saya perbuat Inilah yang sementara ini terkadang kita banyak menyalahkan anak Tetapi kita sendiri kurang memberikan perhatian ketika anak melakukan Satu bentuk Tindakan-tindakan yang dinilai oleh kita sebagai sebuah prestasi yang baik Maka penting memberikan perhatian terhadap apa yang bisa memberikan manfaat dalam agamanya dalam urusan dunianya perhatikan hal-hal yang terkait dengan dunia hal-hal yang terkait dengan dunia harus benar-benar diberikan kepada anak-anak kita terkadang mungkin anak-anak Cenuh ya, Belajar Maka hendaknya seorang pendidik Bisa Membuat variasi-variasi Pendidikan ya, Bermain Yang mengandung unsur-unsur pendidikan ya, Melakukan Satu bentuk kegiatan Di luar ruang, outdoor Misalnya ya. Yang itu semua kan Memberikan satu bentuk ya, Penyegaran bagi keadaan anak didik, entah itu dengan melakukan permainan-permainan ketangkasan, perlombaan, perlombaan yang di sini lomba dalam hal masalah intelektualitas, lomba dalam hal masalah ketangkasan kemahiran dan seterusnya. Demikian juga hal-hal Memperhatikan pendidikan yang terkait dengan Pendidikan banat ya, Ditumbuhkan jiwa Kewanitaannya Dengan kegiatan-kegiatan ya, Yang bersifat positif Yang tidak melanggar syariat ya, Entah itu misalnya memasak Entah itu menyulam, Entah itu menjahit Atau pendidikan-pendidikan lainnya Yang sifatnya Ya, jiwa kewanitaannya itu menjadi tumbuh dengan baik. Maka ya, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik memperhatikan hal-hal yang demikian ini. Perhatian kita dalam masalah dinia ya, sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muru abnātum bil salah lī sabīn, wadrubuhum alīha lī asrīn, wafrku baynahu fil madaj. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhumat. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan sholat ketika mereka berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka. tatkala mereka tidak mau sholat. Sementara usia mereka sudah menginjak usia sepuluh tahun. Dan pisahkanlah mereka diantara mereka dalam hal tempat berbaringnya. Tempat tidurnya. Tutunan Nabi SAW. Umur usia 7 tahun anak Diperintahkan perintahkan Mereka untuk sholat Ayo nak kita sholat ya. Ayo nak kita sholat ya. Waktu subuh Ayo bangun nak kita sholat Waktu zuhur Kita ingatkan ayo nak kita sholat ya. Waktu asar Ayo nak kita sholat Waktu maghrib Ayo nak kita sholat Waktu isya ayo nak kita sholat Sehari minimal kita mengingatkan anak Berapa kali? Lima kali Minimal kita Memerintahkan kepada anak kita Solat sehari Lima kali Kalau satu minggu Berarti berapa kali? Hah? Sekitar Tiga puluh lima kali Satu bulan Sekitar 150 kali kita mengingatkan Satu tahun Berapa? Hah? Berapa? 1500 lebih kan? Kalau 3 tahun Karena dari 7, 10 tahun kan? 3 tahun toh Berapa ribu? 3000an lebih kita mengingatkan Ya, tiga ribu lebih kita mengingatkan, ajakan kita itu perintah kita yang perintah kita yang ayona kita sholat ayona kira-kira terekam tidak di memori anak, sekian ribu kali kita bicara, ah, terekam, umur sepuluh tahun ketika akalnya sudah mulai tumbuh. Fisiknya sudah mulai agak besar Begitu suara adhan berkumandang ah, Dia akan bersiap sholat Bismillah. Kenapa? Bentar lagi Abi akan nyuruh Saya sholat mesti Sudah hafal Tiga tahun dibegitukan terus oleh Abahnya Iya Diulang-ulang terus Ayona kita sholat Ayona sholat Ayona sholat, ayo sholat. Diulang-ulang terus Ya sebagai perbandingan saja Kan tidak ada iklan yang satu kali tayang Ya tidak Pernah dengar di radio Iklan satu kali tayang setelah itu hilang Tidak ada, iklan itu mesti diulang-ulang Untuk apa? Supaya melekat di memori Orang yang dijadikan sebagai sasaran iklan itu Bahkan sampai hafal Kalimat-kalimat ya, Bintang iklannya itu Iya, ya kan? Kenapa? Ya itu tadi teori pengulangan, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, diulang-ulang. Ya. Umur anak kita 7 tahun, kita perintahkan solat, ayo nak solat, setiap hari diulang terus, setiap hari diulang terus, tanpa bosan-bosannya kita mengulang terus, itu akan memberikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melekat dalam memori anak dia faham apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya manakala azan sudah berkumanda ketika kesadaran itu sudah tumbuh tidak perlu lagi harus memukul ya ketika kesadaran untuk sholat datang ke masjid berjamaah tidak perlu lagi kita harus teriak-teriak. Tidak perlu lagi kita harus ambil rotan untuk mengejar anak kita supaya sholat ke masjid. Ya. Karena apa? Karena mereka sudah dibiasakan oleh kita. Minimal mereka sudah terbiasa mendengar kalimat-kalimat dari orang tuanya. Yang senantiasa memerintahkan, mengingatkan. Untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Dan kita lihat anak-anak yang sudah terpola seperti ini. Ketika mereka ya, tidak sholat di masjid, tidak sholat berjamaah. rasa Terasa tidak nyaman di hati. Ini menunjukkan bahwasannya. Apa yang kita tanam kepada anak. Untuk senantiasa berbuat kebaikan, untuk senantiasa beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah tertanam secara baik. Ya. Nampaknya mungkin kita menganggap 7 tahun, ya, nggak apa, apa lah, anak-anak masih anak-anak. Tapi ini pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW memerintahkan Muru Auladaku ya, ya. Perintahkan oleh kalian Anak-anak ya, kalian Untuk menunaikan sholat Ketika usia tujuh tahun ya. Dan ketika usia tujuh tahun Anak-anak ya, kita sudah faham Bentuk kalimat perintah Berintah berhenti nak jalan sudah paham salat paham ya. sudah memahami ya. sehingga apa sehingga manakala orang tuanya memerintahkan ayo nak sholat ya. tidak perlu dengan suara teriak teriakan cukup suara yang pelan halus sholat sholat itu sudah paham Begitu adhan berpemandang, ayo sholat-sholat Anak-anak sudah, paham ya. Mainannya harus dirapikan, mainannya harus disimpan ya. Ini penting sekali Dan itu terus berulang setiap lima waktu Dan itu terus berulang setiap hari, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, terus berulang Manakala kita pergi, ibunya yang mengingatkan, ayo nak sholat, ayo nak sholat. Terus. Yang demikian ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan tertanam di dalam diri anak. Dan itu semua akan nampak hasilnya sebagai bentuk usaha kita sebagai orang tua. Menanamkan nilai-nilai Kebaikan Sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu tadi Maka Al-inayatu wal-ihtimam Memberikan perhatian Memberikan sesuatu yang Menjadikan anak itu Bisa melakukan dengan sebaik-baiknya adalah merupakan tugas Dari orang tua Dan diantara Yang harus juga Dilakukan oleh orang tua Tarbiatul abna wal banat Ala makarimil akhlak Hendaknya orang tua Memberikan pendidik laki Ataupun anak-anak perempuan ya, Atas dasar Akhlak yang mulia Wathadirumin masawil akhlak dan memperingatkan anak, ya. baik anak laki-laki ataupun perempuan dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek, ya. Ya. dari akhlak-akhlak yang jelek. Maka kata Syekh Abdul Aziz Al Bukhari, Hafidzahullah Taala, fathad min al ilmin nafi dan ini adalah merupakan bahagian dari ilmu yang bermanfaat ya. Mengajari mereka akhlak yang baik ya. Mengajari akhlak Banyak metodenya ya. Bisa dengan metode tanya jawab ya. Anak ditanya Kemudian anak bisa menjawab Mengajari akhlak tidak mesti harus Anak duduk Kita duduk di meja Anak duduk di hadapan kita Tanya Kemudian jawab Dengan suasana santai Sambil makan siang bersama Anak ditanya Nak Kalau kamu mengambil uang Abah yang ada di kantong baju Yang digantung itu Kira-kira bagus atau tidak Mengambil tanpa izin Pertanyaan simple Pertanyaan yang kita ingin melihat bagaimana sikap anak ya. Mengambil sesuatu tanpa izin ya. Ya. Kalau jawabannya Sebagaimana yang tidak kita kehendaki Bisa kita luruskan ya. Ya. Dan seterusnya ya. Bisa melalui metode Tanya jawab ya. Bisa melalui metode bercerita ya. Sambil Sambil Santai, ya. sambil anak diboncengkan, di sepeda motor, ya. sambil jalan-jalan, bercerita. Ya. Cerita apa saja yang bermanfaat? Cerita tentang para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kita berikan tekanan, stressing dari cerita itu. Apa yang ingin kita tanamkan kepada anak. Ya. Cerita tentang... Ya tiga orang bani Israel yang satu botak, yang satu buta, yang satu berpenyakit kulit, sopak bolang, ya. bercerita. Apa yang ingin kita tanamkan dari cerita itu? Masalah kesabaran ada di situ unsurnya. Masalah kedermawanan ada di situ. Masalah syukur bersyukur ada di situ apa yang kita ingin tekankan dari kisah yang kita ceritakan ada di situ ya. sehingga dengan demikian ya, kita mengajari anak-anak ya, dengan metode cerita adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat ya. dan bagi anak-anak anak-anak tertentu senang sekali dengan cerita kisah-kisah ya. yang kita ceritakan tertanam di dalam di dalam ingatan anak tersebut ya. Lebih diperkuat lagi ingatan itu Dengan kita menyebutkan referensinya ya. Abah tadi bercerita tentang ini kan Tiga orang Bani Israel Nah di disini ceritanya Di buku ini ya. Sebutkan kitabnya ya. Walaupun mungkin kitabnya terjemahan ya, Penerjemahnya bisa kita percaya Nih lihat nah, Di kitab ini Kita Riyadis Solihin Ada ini Bab Sabar. Nah, coba baca lagi yang abah ceritakan tadi di sini sehingga anak bisa mem memujoja, ah, mengambil faedah setelah mendapatkan cerita secara lisanan, secara verbal. Sekarang kita dekatkan anak itu dengan mar marja dengan referensi yang ada sehingga dengan secara perlahan kita Mengarahkan anak untuk senang membaca Menumbuhkan Keinginan Untuk mengetahui segala sesuatu Dari kitab-kitab Yang telah ditulis oleh para ulama Itu artinya kita mendekatkan Anak-anak dengan Referensi yang berasal dari Para ulama ahlus sunnah Ini adalah Metode pendidikan Ini adalah sesuatu yang akan Memberikan Nuansa lain Semangat lain Harus pada diri anak ya. Ya. Maka Penting bagi kita ya, Untuk senantiasa ya, Memberikan pelajaran-pelajaran ya, Terbiah kepada anak Dengan berbagai metode Yang ada Dengan metode yang sifatnya Amalan langsung Nah, lihat ada orang yang tidak mampu ya. Coba kamu Berikan uang ini Untuk mereka Atau untuk temanmu Tuh temanmu nampaknya Kesusahan ya. Untuk jajan saja dia ya, Harus menahan diri Karena apa? Karena memang orang tuanya tidak mampu Coba kamu kalau punya uang Nih, tak beri uang 5 ribu, 3 ribu untuk kamu ya, 1 ribu, 2 ribu untuk temanmu Melalui metode langsung pengamalan Anak dididik langsung untuk Berderma Untuk langsung Memberikan sesuatu Yang ia miliki Ini metode langsung dengan pengamalan ya. Sehingga Hal-hal yang demikian ya, Menjadi sebuah kebiasaan bagi anak Berbuat kebaikan Berbuat Sesuatu yang Memberi manfaat kepada orang lain Akan senantiasa ia Lakukan Dan itu menjadi sesuatu yang Puas bagi dirinya ya. Tentunya sambil kita menanamkan Pentingnya keikhlasan ketika beramal ya. Pentingnya mutabah ahli rasuli S.A.W ketika beramal Terus kita tanamkan ya. Jangan sampai kemudian pada diri anak Timbul ria, timbul ujub Timbul ingin Disebut-sebut namanya ya, Dan seterusnya Banyak ya, dari amaliah Mendermakan harta Kita bisa Menanamkan pendidikan kepada anak Untuk tidak ria Untuk senantiasa ikhlas Untuk tidak ujub Untuk tidak kemudian membanggakan diri Untuk kemudian Tidak menyebut-nyebut Amalannya dan seterusnya Itu semua adalah merupakan Bentuk-bentuk Pendekatan pendidikan yang bisa kita lakukan Kepada anak-anak ya. Banyak metode kita Anak-anak besok kalian Bawa kue Anak-anak ya. TK Ayo, anak-anak kelas banin Besok kalian dari rumah Bawa kue Masing-masing Satu orang bawa Tiga Kalau yang bawa jeruk, bawa tiga jeruk yang bawa rambutan, bawa tiga rambutan Yang bawa apalagi Buah-buahan lain, bawa tiga Asal jangan bawa durian, terlalu berat Kalian bawa tiga Setelah di Tempat pendidikan Nah yang bawa jeruk Coba diberikan satu kepada temannya Atau dibelah jeruknya untuk temannya Diajari berbagi Yang punya rambutan Coba diberikan kepada yang lain Dididik untuk berbagi Dididik untuk peduli kepada Teman-temannya ya. Dari rezeki yang dia miliki Dari rezeki yang dia bawa dari rumah ya. Dia tidak sekan untuk memberi Kepada temannya ya. Dan ini adalah pendidikan karakter Yang sekarang sedang didengung-dengungkan oleh Para ahli pendidikan ya. Di tingkat menteri Pendidikan nasional pun demikian Sampai ada yang mengatakan profesor siapa Saya lupa, saya baca nah, Kalau untuk mendidik Anak-anak bangsa ini Jadi ahli Listrik ahli ini Ahli itu Empat lima ya, tahun, bisa selesai Tapi kalau untuk mendidik Mereka menjadi anak yang memiliki Budi pekerti yang baik Wah perlu puluhan tahun nah, Ini menunjukkan apa Sekarang sedang krisis banyak ahli Tapi krisis dalam Mental spiritual ya. Maka kemudian Diserukan pendidikan karakter Membangun karakter Bangsa ya. Cuman akhirnya bertanya lagi Karakter yang seperti apa Kan begitu Bingung bentuknya ya. Karakter model orang Papua Karakter model orang Jawa Karakter model orang Sumatera Ya, berbeda-beda. Ya. Tapi anak-anak kita di Pesantren, Alhamdulillah, mereka dididik setiap hari menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Ya. Menjadi manusia-manusia yang berkarakter, memiliki kepribadian yang kepribadian itu diamalkan setiap hari, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Dengan sebab kebiasaan itulah. Sudah menjadi karakternya dia Menjadi karakter anak itu sendiri Adan subuh bangun Kenapa bangun? Sudah menjadi kebiasaan dia Karakter dia begitu Tertanam sudah Saat waktu adan ya, Bersiap untuk sholat Dan seterusnya demikian Maka Demikianlah kita menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak Sehingga anak-anak mengerti Kebaikan yang harus dia perbuat Sehingga anak-anak mengerti Kejelekan yang harus dia tinggalkan Tidak untuk dikerjakan Ini adalah tugas kita Tugas yang teramat mulia Tugas kita sebagai orang tua ya. Tugas kita sebagai orang tua ya. Walaupun anak itu sudah dititipkan di pondok pesantren ya, Jangan lupa kita sebagai orang tua tetap Sebagai orang yang diberi amanah ya. Perhatikan anak-anak tersebut ya. Jangan sampai anak dititipkan ke pesantren Ya seperti sudah bebas tugas Anak liburan usul ke pengurus pondok. Jangan lama-lama liburannya. Loh, kenapa oh anaknya sendiri mau pulang? Seharusnya kita menyambut gembira anak-anak pulang itu. Sudah lama dia rihlah untuk tolabul ilm. Begitu gilirannya pulang. Ya. Sudah diusulkan ke pengurus pondoknya. Jangan lama-lama liburannya. Kenapa? Pusing nanti. Ya. Ngurusi anak loh memangnya ya. ketika ingin punya anak atau kemudian tidak berpikir ya. bahwasanya punya kewajiban untuk mendidik ya. maka jangan sampai kita ada penolakan di dalam diri dengan kehadiran anak di depan kita pandai-pandailah menata, memanage keberadaan anak di rumah, ya. senangkan ia di rumah, ya senangkan ia di rumah. Ya. Jangan sampai anak di pondok, rumah kemudian yang senang hanya bapak dan ibunya saja. Ya. Senangkan juga anak-anak ketika pulang di rumah. Nak, kamu sudah belajar belajar apa? Ya. Ayo coba di morojaa. Kalau nanti sudah selesai morojaa, kita jalan-jalan. Ya. Ya. mau kemana? Ya. Ke tempat yang murah seperti taman safari, nggak apa-apa. Ya. ya mau tempat yang gratisan ya ke sungai memancing atau apa buat kegiatan ya. sehingga kedekatan antara ayah dengan anak putra ibu dengan anak putrinya ya. itu terjalin secara baik ya. terjalin secara baik ya. lekat dan anak benar-benar memfigurkan ya, sosok orang tuanya Menjadi orang tua yang memang patut untuk dicontoh oleh anaknya Kedekatan-kedekatan nah, ini yang harus dirajut Kedekatan-kedekatan ini yang harus terus dibina ya. Jangan sampai anak pulang kita tolak Udah kamu sebentar aja di rumah cepat kembali ke pondok. Ini sebuah pengusiran namanya ya. Bahasanya diusir ya. Salah apa anak? Ya. Seharusnya ia datang ke rumah Mendapatkan sambutan yang hangat Diterima oleh orang tuanya Diterima oleh ayahnya Diterima oleh ibunya ya. Berkumpul dengan anggota keluarga yang lainnya ya. Diterima Tapi masalahnya kalau anak kumpul ribut Ada mainan rebutan Memangnya kita tidak pernah kecil Coba ingat Waktu kita kecil seperti apa ya. Wajar anak-anak seperti itu ya. Rebutan wajar seperti itu Tinggal masalahnya bagaimana kita memanage Supaya jangan sampai Berebut ya. Nah kalau manajemen kita Dengan sedikit marah sedikit marah Ya tidak akan bisa Rebutan kemudian kita marah Awas kamu Ya, manajemen seperti itu, anak tidak akan bisa diselesaikan masalah. Ya. Bagaimana kita memanage mengatur keadaan rumah, sehingga anak-anak bisa baik. Ya. Tentunya dengan jangan mengedepankan emosi kita, ya sabarlah hmm. namanya anak-anak. Ya. Namanya anak-anak. Ya. ya, kalau misalnya anak berebut, ya pantas. Berbuk sepeda Karena sepedanya satu Ya Kalau kita sendiri Kalau main futsal rebutan Ya Kenapa rebutan Ya bolanya satu Wajar Anak tiga sepedanya satu Kemudian rebutan Sesuatu yang wajar Cuma masalahnya bagaimana kita menanamkan kepada anak Untuk bisa Saling Memberi uh, Saling memberi kelapangan dada, ya, ayo sekarang kakaknya dulu atau adiknya dulu atau siapa dulu, ajari mereka, didik mereka untuk mendahulukan orang lain, misalnya seperti itu, ya. didik, sudah kamu mengalah, pahalanya besar, mendahulukan orang lain, ya, kamu sabar, nanti setelah kakakmu keliling, ya. satu jam naik sepeda, gantian sepedanya, ya. demikian. Ya, walaupun mungkin anak belum bisa, kadang-kadang tidak mau terima, egoisnya masih muncul nah, Itu tugas kita, membina sifat-sifat ya, egonya supaya terkikis itu tugas kita sebagai orang tua nah, Bagaimana caranya agar ego anak itu tidak tumbuh, ya, sehingga ia bisa mendahulukan orang lain, lebih mendahulukan orang lain Itu yang menjadi tantangan kita sebagai orang tua Inilah barangkali yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan Pembahasan masalah pendidikan anak Dalam bingkai Islam Mudah-mudahan bermanfaat Ada pertanyaan? Kalau tidak ada Kita langsung untuk bisa Menunaikan salat Isya Wallahu'alam bisawab Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kawatubu ilaik